Pitra bisnis selain menyoroti hilangnya ancaman hukuman mati dalam rancangan Undang-Undang Tipikor, ICW dan anggota DPR Bambang Susatyo juga mempertanyakan hilangnya pasal tentang kerugian negara yang sebelumnya tercantum dalam Undang-Undang Tipikor tahun 1999 yang masih berlaku hingga saat ini. Menurut Bambang Susatyo, hilangnya pasal tentang kerugian negara menggambarkan bahwa Para perumus rancangan Undang-Undang Tipikor merasa tidak perlu untuk menyelamatkan negara dari kerugian, dan sangat kompromistis dengan para koruptor. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kyan Gi. Pak Kwi, anggota DPR Bambang Susatyo dan ICW menyoroti hilangnya pasal soal kerugian negara dalam draft rancangan Undang-Undang Tipikor. Apa pendapat Bapak atas hal ini? Ya, saya tidak tahu persis, saya belum baca, apa-apa susah dia, apa kata tidak perlu, apa apa mungkin gitu. Tapi kalau itu dimasukkan dalam undang-undang ya lucu. Jadi perundang-undang sudah disebut, tidak perlu ngejar-ngejar gitu kan. Ya ya lucu, itu harus disebut, bahwa tidak mampu, urusan lain dalam prakteknya. Nah Pak Quick, apakah Bapak benar-benar tidak yakin bahwa negara masih bisa menutup kerugian dengan mengejar aset-aset milik para koruptor yang disimpan di Singapura dan negara lainnya? Oh tidak, jelas tidak. Sudah omong kosong lah. Oleh karena Singapura itu tidak akan, tidak akan mendisklose, tidak akan menyerahkan siapa pun juga. Kalau Singapura melakukan itu, Singapura musnah. Uang dari Indonesia banyaknya kayak gitu di sana kok. Bank account, aset macam-macam, kantornya di sana. Waduh, Kampung Melayu kalau di sana wat, turun dari pesawat. Yang, yang jangan bagian naik taksi ya, bagian karena ada satu floor khusus yang mobil pribadi semua lihat tuh, jagoan jagoan, waduh yang termahal termahal semua. Semua jadi ini Indonesia ini itu sebetulnya kalau orang yang mengerti persoal itu kasihan sekali. Itu di sini di di sini kan jumlah rakyatnya banyak jual apa apa bisa kaya gitu. Oh, itu tapi tidak ada yang dipakai lagi, semua diparkir di sana. Kalau sudah sampai seperti itu gimana? Tapi Pak, jika dikaitkan dengan semangat Nelson Mandela yang melupakan dan mengampuni kesalahan di masa lalu, serta memperberat hukumannya di masa depan, bukankah itu bisa terkorelasi? Oh tidak, di dalam RUU-nya tidak mengatakan demikian. Kalau memang mau begitu jelas dong, konsiderasinya pertimbangan RUU-nya harus jelas. Nah terus ada aspek lain lagi, kalau itu dilakukan dalam kondisi personalia pemerintahan seperti sekarang, oh ya tambah rusak itu hanya bisa dilakukan menjadi leniensi kalau pemimpin negaranya itu seorang diktator yang yang yang betul betul betul betul ya, ya keras sekali agak ya, tetapi adilah susah memang menemukan tapi dalam secara penadakan demikian Kikiyangi saya Dinda Natasya.